Baik, tadi kita telah membahas secara ringkas ya Tentang isim murab Sekarang kita memasuki pembahasan tentang isim mabni Baik, apakah itu isim mabni? Isim mabni adalah isim Yang keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan Walaupun diletakkan pada posisi yang berbeda dalam suatu kalimat Jadi dia tidak pengaruh Diletakkan dimanapun, keadaan akhirnya tidak mengalami perubahan. Contohnya, untuk memperjelas definisi ini, misalnya kita ambil contoh. Hadha jadi dun. Ini baru ya. Kata Hadha, kita ambil contoh sebagai pengganti dari kata Alkitab. atau isim Mu'ram ya. Hadha. Hadha jadi dun. Kemudian kalimat yang kedua. Karotu Hadha. Kemudian vihaga kisosun. Nah, fokus kita pada kata haga. Kita perhatikan haga di sini dia tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya, walaupun diletakkan pada tempat-tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya haga adalah termasuk kelompok isim abni. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan keadaan akhirnya. Berbeda kasusnya dengan contoh yang di atas, contoh Alkitab. Dia bisa mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, maka dinamakan isim Mabni. Baik, tentunya jumlah dari isim Mabni dan isim Muqrat itu lebih banyak isim Muqratnya. Ya, oleh karena itu kita untuk mengetahui Ini termasuk isim mukrab atau isim mabni Maka perlu kita ketahui macam-macam isim mabni Sehingga kalau tidak termasuk dari kelompok ini Kita bisa tebak bahwa isim tersebut termasuk dalam kelompok isim mukrab Baik, Sekarang, macam-macam isim mabni Kelompok yang pertama adalah domir Contohnya, anta nahnu huwa ya, kita tentunya sudah hafal ya domer gombiru wa hum dan seterusnya itu semuanya termasuk kelompok isim mabni kenapa karena termasuk Domer jadi anta di sini enggak boleh kita rubah menjadi apa antu atau anti lo kok anti ada ya ada tapi kenapa tapi maknanya sudah berubah sehingga Isim Mabni di sini dia tidak dapat mengalami perubahan keadaan akhirnya Baik Kemudian kelompok yang kedua Yaitu Isim Isyarah Kita juga telah belajar tentang Isim Isyarah Contohnya misalnya Hadihi, Haulahi, Galika dan seterusnya Sudah dihafal tentunya ya Ini termasuk kelompok Isim Mabni Baik untuk kelompok selanjutnya yang termasuk kelompok isim mabni adalah al-ismu al-mausulu. Isim mausul. Kita juga telah hafal. Yaitu al-ladhi, al-lati, al-ladhina, dan seterusnya. Ini pun termasuk kelompok dari isim mabni. Ya, secara umum ya. Isim mausul ini termasuk dari kelompok isim mabni. Nanti ada ya kawasanya isim mausul itu ada isim tertentu dari isim mausul dia mu'rab ya tapi di sini supaya mudah pembahasannya kita katakan isim mausul itu dia termasuk kelompok dari isim ma'ani. Tayyib, kemudian kelompok yang keempat yang termasuk kelompok isim ma'bani yaitu ismul istifham. Apa maknanya? Yaitu kata tanya. Jadi kata tanya dalam bahasa Arab itu di masukan ke dalam kelompok isim mabni. Jadi, keadaan akhirnya tidak bisa mengalami perubahan. Contohnya misalnya man. Ya, aina, kaifa, man artinya siapa, kata tanya ya. Aina di mana, kemudian kaifa bagaimana. Ini semuanya termasuk kelompok isim istifham. Sehingga dia tidak mengalami perubahan keadaan Akhirnya, walaupun diletakkan di dalam tempat yang berbeda dalam suatu kalimat. Taib. Kemudian yang kelima, yang masuk ke dalam kelompok isim magni adalah isim syarat. Isim syarat namanya ya kata syarat. ya Kata syarat, contohnya misalnya ma, siapa saja. Mata, kapan saja. Ma, apa saja. Ini isim syarat. Demikian pula dia tidak mengalami perubahan akhir Baik, itulah beberapa kelompok dari isim mabni Selanjutnya kita perlu perhatikan Di sini ada catatan yang patut kita perhatikan Baik, catatan yang pertama bahwasanya domak merupakan ciri pokok isim marko Fathak merupakan ciri pokok isim manso dan kasrah merupakan ciri pokok isim majrur. Kenapa dikatakan ciri pokok? Karena nanti ada beberapa ciri-ciri cabang. Ya, ada beberapa ciri-ciri cabang. Tidak semua isim marfu itu ditandai dengan dhammah. Demikian pula tidak semua isim mansub itu ditandai dengan dan demikian mula tidak semua isim majrur itu ditandai dengan apa kasroh Ada pembahasannya tersendiri Insyaallah di akhir dari pertemuan kita kali ini Akan kita sebutkan ciri masing-masing dari isim marfu, isim mansub maupun isim majrur Sayyid Kemudian catatan yang kedua yang tidak kalah pentingnya Yaitu bahwasannya ada beberapa kelompok isim yang perubahan keadaan akhirnya Tidak ditandai dengan perubahan harokat Akan tetapi dengan perubahan huruf Contohnya gimana? Misalnya kita perhatikan contohnya Muslimuna Muslimuna ini bentuk isim marfok Mansupnya bagaimana? Muslimina Untuk majrurnya juga Muslimina Nah dia tidak mengalami perubahan harokat. Akan tetapi kita lihat. Dia perubahannya. e ditandai dengan perubahan huruf. Sehingga muslimuna cirinya. Kita katakan ciri ropaknya. Ya. Ciri dari isim marbuknya dengan huruf wawu. Demikian pula untuk muslimina. Bentuk mansupnya dia ditandai dengan huruf apa? Ya. Demikian pula untuk isim majrurnya, muslimina, biar ya, sama ya, ditandai dengan huruf ya. Nah, demikian ya tentang beberapa catatan yang cukup penting yang patut kita perhatikan.